Satu persembahan kembali Kali ini bersama Panama, bersama Cumi-Cumi Dan juga Wahana Musik Kolaborasi dua Artis papan atas Yang baru viral untuk duetnya Ada duet Lari Lala Widi Dan Geri Mahesa Adela Untuk Anda Bu Bunga oh bunga Dahlia yang engkau manja-manja oh bunga Dahlia Bunga nan indah berseri pun di taman sana Yama